Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wa salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahmihi Wa man walah Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah mandumah usul fikhi wa qwa'idih Sekarang kita masih berada pada halaman 263 bagian bawah itu Tuan-tuan perhatikan baik-baik Kata beliau Wa minal gharar Bayu ma fi butunil baha'im Termasuk bentuk transaksi jual beli yang ada penipuannya adalah menjual janin atau anak yang masih berada di perut binatang ternak maksudnya menjual nabaraqalah fikum binatang ternak yang lagi bunting atau hamil tapi apa anaknya itu dijual juga gitu loh dihargai juga padahal kan posisi kalau sapi bunting kambing bunting Anak di dalam kan nggak ketahuan, anaknya dua atau satu karena hewan terkadang gitu kan, kambing itu sekali lahir kadang tiga, kadang dua, paham ya? Kemudian juga belum ketahuan apakah jantan atau betina yang lahir nanti, paham ya? Nah, jadi kalau menjual hewan atau binatang yang lagi bunting atau hamil itu yang dinilai itu binatangnya itu ya, adapun kehamilannya nggak dihitung, paham maksudnya ya? Kehamilannya tidak dihitung karena kenapa kok nggak dihitung? Karena sesuatu yang masih mewahul. Tidak diketahui Taruhlah ada alat yang canggih USG misalkan Di USG ternyata nampak Anaknya di dalam dua atau tiga Itu pun masih ada Kemungkinan nanti kalau lahir mati atau hidup gitu loh. Jadi ada penipuan disitu ya Jadi bagaimana caranya menjual sapi yang lagi posisi bunting Kita katakan Sapi ini bunting tak jual harga sekian Perkataan lahirnya anaknya dua atau tiga Urusan yang membeli Faham? Tapi kalau dia hargai Sapi ini harganya sekian Karena bunting dan anak di dalamnya tak jual juga dengan harga sekian, itu enggak boleh. Maafum salam Abdul Aziz maafum, Hamzah maafum. Eh, ini penting sekali ya, karena yang namanya kehidupan bermasa macam-macam. Kadang orang orang awam yang orang orang, orang, -orang awam yang tak faham dijual itu. Ini karena bunting tak jual sekalian ini ya, ibu sama anak yang dalamnya katanya. Keliru. Kalau jualnya ibunya yang bunting tadi itu, perkara negli lahirnya tiga anaknya empat, itu urusannya beli itu loh. Faham ya? Kita lihat ayat tambah jelas, wa insyta jika kamu mau ucapkanlah nah bai'u butunil hawamil menjual sesuatu yang ada di perut dengan barakallahu fikum, induk yang lagi hamil. Fayasmal alhamil min alima nah barakallahu maka mencakup situ nah barakallahu fikum, mencakup apa mencakup sesuatu yang hamil tersebut adalah budak. Budak wanita zaman saat itu diperjualbelikan atau tidak? Diperjualbelikan. Jadi kalau jual budak pun, budak ini aku jual sekaligus anak yang dalam kandungannya nggak boleh. Faham ya? Kenapa nggak boleh? Karena ketika lahir belum tentu hidup. Kalaupun hidup, nggak tahu apakah itu laki-laki atau perempuan. Faham ya? Jadi ternyata ucapan apa? Menjual sesuatu yang ada di perut enam induk yang hamil itu umum. Kalau manusia, budak tadi itu. Budak yang lagi hamil, kalau jual ya budak itu saja. Tidak boleh, aku jual budak ini plus anak yang dikandungnya. Tidak boleh. Paham ya? Dan mencakup hewan. Kalau hewan, jangan dikatakan apa? Laki-laki perempuan ya, tapi apa? Jantan dan betina. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat. Fa'inna bay'ah hamliha haram. Maka sesungguhnya, menjual kandungan yang dikandung tadi itu adalah haram. Li'anahu majuhulun la yudra'u. Adzakarun huwa am unsa, karena sesuatu yang tidak diketahui, enggak diketahui apakah jantan atau betina. Awahidun huwa am mutaaddidun, dia itu satu atau banyak? Fa iza kutbira kalau ditakdirkan annahu ulima, bahwasanya diketahui. Zalik diketahui anak yang dikandung tersebut bisa Nabi takot duwit dikarenakan dengan apa? disebabkan karena kecanggihan teknologi kedokteran. Zaman sekarang kan canggih te tempatku USG untuk hewan mungkin ada. Karena ada rumah sakit khusus hewan ada ya, rumah sakit khusus hewan, dokter hewan juga ada. Paham ya? Karena teknologi yang sanggih kemudian apa? enam sapi atau kambing yang mau dijual tadi di USG dulu yang hamil tadi ataupun di USG. Ketika di USG nampak di dalam kandungannya Tiga anaknya. Ini pun maksudnya apa kata beliau? Fa innahu yaqul jahl walaupun nampak dengan teknologi yang canggih tadi itu masih tersisa al-jahat, sesuatu yang gak diketahui apa itu? ayah rujuhayyan amma nyitani ini penting keluarnya hidup atau mati USG itu kan belum bisa memastikan hidup atau mati USG itu hanya apa? nah baraka'ala fikum semacam teknologi tanggih ada yang tiga dimensi, ada yang empat dimensi itu fungsinya untuk mengetahui isi di dalamnya itu loh ada orangnya atau tidak, ada yang dikandung atau enggak untuk hidup atau mati, gak bisa kan memastikan. Pamula mending, jadi tetap dilarang ya menjual budak yang lagi hamil dengan kehamilannya juga dihitung atau menjual binatang hewan yang bunting kemudian anak ini yang dikandung oleh induk tadi juga dihitung tak boleh. Faham maksudnya seperti itu. Nah kita lihat sini. Fayakun udah hilan fil khoror maka masuk pada penipuan. Falayasih wal akdu alaih maka enggak dianggap sah transaksi tersebut para kalau fiqom maafkan ya, eh wa Jadi walaupun pakai alat yang canggih di USG pakai yang 4 dimensi lah, tabahnaam pakai segan dimensi ternyata anaknya tiga, jenis kelaminnya jantan. Wah anak beli ini siap katanya. Ternyata ketika lahir tiga tiganya meninggal dunia, anak sapinya dari itu mati semuanya tiga tiganya. Berarti kan tertipu. Famu belum nih, fungsinya paham ya? dilarang menjual Nampaknya kalau fikum enam sesuatu yang ada di perut induk yang hamil itu fungsi, fungsi tujuannya apa? Agar terhindar dari penipuan. Maaf om, enam. Seperti kemarin itu, ketika dia jual binatang atau hewan yang lari, walaupun dengan harga murah dilarang kenapa? Karena terjatuh dalam namanya mukhotorah. Mukhotorah itu kemarin kan keterbasaan sesuatu yang terbayang terpete di benak saja. Terjemahan yang bagusnya adalah apa? taruhan Amiyan mukhotorah taruhan jadi kamu berani gak beli sapiku? Yang mana sapiku? Yang lari itu? Berapa? Ya karena lari tak jual 5 juta aja. Ternyata dia berani. Dibeli 5 juta, dikejar sapinya gak ketangkap. Rugi gak dia? Rugi. Ternyata dikejar, ketangkap. Dijual, laku 25 juta. Untuk gak dia? Untuk semacam taruhan. Paham ya? Mukhotara itu diartikan taruhan lebih bagus. Nah, walaupun serah bahasa, Mukhotara sesuatu yang terpetik di benar. Jadi orang taruhan itu kan menang kalah. Menang kalah. Iya gak? Orang taruan, jangan-jangan menang, jangan-jangan kalah. Seperti itu, namp. Kita lihat sini, dia tambah jelas lagi. Contoh yang lain, Wamin enam, Wamin baiklah dan termasuk jual beli yang ada unsur penipuan. Baik Muslimar al-Ruusin al-Ruusin syadzir kau benar salahnya menjual buah buahan yang masih berada di apa di pokok pohon sebelum saatnya untuk dipanen. Sebelum sebelum saatnya untuk dipanen. Kalau jual apa namanya pisang ya sebelum apa Sebelum tua sebelum saatnya dipanen dijual duluan karena sekarang lagi mo modalnya persaingan bisnis bisnisnya ya nah di purworejo sana itu biasanya kalau orang-orang Jogja ini kalau ngambil pisang purworejo biasanya murah kalau harganya nah karena persaingan bisnis langsung datang kampung-kampung tak beli nih Pak yang pisang ini apa kepok tak beli yang ini Ambon tak beli juga yang ini Putri Milir tak ambil juga yang ini Eh, foto, tak ambil juga, yang ini rojo tak ambil juga, padahal posisinya pisangnya belum siap untuk dipanen karena persaingan bisnis, khawatir keduluan orang itu loh, itu pada asalnya gak boleh, kenapa gak boleh ya nanti kalau ternyata pisangnya sampai tua bagus, setelah dibeli semuanya berapa Pak total itu 10 pohon 10 pohon 1 juta, kasar 1 juta ternyata ketika mau panen eh, pisangnya ternyata apa, busuk semuanya, rugi gak rugi, jadi yang paling bagus sebagaimana sesuai dengan dalil, itu apa? jangan dijual sampai apa? sampai iap dua sholahuha sampai benar-benar nampak waktu pemanenannya dan saatnya, tandanya apa? tandanya sholah, tandanya tandanya kalau misalkan buahnya itu kalau matang memerah, ya memerah kalau menguning, ya menguning tapi kalau masih hijau, masih muda kemudian dibeli, itu jangan, karena khawatirnya ada penipuan, kecuali Ridho apa contohnya yang mangga itu memang ada yang dijual mangganya itu ketika posisinya masih muda. Dibikin untuk lotes. Tolotes antum? Semacam lotek atau lotes apa ya misalnya Gado-gado, ngam -gado, ya. Itu kan biasanya milih mangga-mangga yang muda. Berarti rida. Belum saatnya tapi enggak masalah yang tak beli, mangga muda enggak masalah. Tapi kalau mangga yang ingin dijual ketika mangga sudah tua, belinya ketika muda jangan. Paham belum? Karena ada unsur horror penipuan nanti. Nah ternyata kalau setelah saatnya manen Ternyata mangganya semuanya busuk Dipakan Dimakan oleh apa itu? Hewan yang suka makan buah-buahan apa namanya itu? Kelelawar, codot, kalong Misalkan Itu kan nanti apa? Berbahaya Maksudnya apa? Rugi ini ya Sudah bayar banyak Ternyata buahnya setelah dipanen Cuman dapat 1 kilo Perkiraan di pohon Wah ini bisa masuk so kental ini Perkiraannya Dibayar pontan ini Jebret Berapa 5 juta Pontan Nunggu Nunggu, nunggu, nunggu, nunggu 1 bulan 2 bulan sudah saatnya panen memang tua semua. Setelah dicek dipanen semua diunduh unduh, ya? ternyata cuma 5 kilo. Rugi enggak ya? Rugi. Nah, barakallahu fikum itu sekedar selingan biar tahu sisi kenapa larangannya terjadi kenapa itu? Karena ada yang sesuat yang dirugikan. Wa kadzalika az Demikian pula tanaman-tanaman. Tanaman-tanaman ini padinya kelihnya bagus nih, padinya Rojolele ini. Nah, benihnya aja bagus apalagi? Ah kata dia. Jadi satu hektar ini tak beli semua pak. Padahal posisinya baru apa? Tumbuh, baru tumbuh karena persaingan bisnis tadi itu khawatir didaula oleh orang lain dia bebas beli semua. Dua hektar ini tak beli semua pak. lah kan belum saatnya panen, nggak masalah karena ini tak, tak perhatikan, tak perhatikan tadinya ternyata kelihatannya bagus. Padahal belum apa? Belum saatnya panen itu dibeli semua. Nah, dua hektar dibeli semua dibayar kontan langsung sama dia. Ternyata ketika saat panen, ya. Nah, Padi-padi tadi itu sudah mulai berkurang. Ada yang nampak tidak jadi padi, ada yang dimakan oleh tikus, ada yang dimakan oleh burung, nampaknya sehingga tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ada yang dirugikan situ. Faham maksudnya ya? Jadi lebih baiknya kalau dah siap dipanen baru dijual. Walihadanah Nabi SAW anbang isamar alar rosen nakhil. Oleh karena ini Rasulullah SAW melarang. Menjual buah-buahan yang masih berada di fikum <tuh> Pokok pohon, masih berada di pohon Belum dipanen, belum saatnya Dipanen, dijual itu dilarang Wakolahat tayyabduwa Solahuha ini dalinya Sampai benar-benar nampak Kelayaan untuk dipanen, solahuha Kelayaan untuk dipanen Bapak belum? Sudah layak dipanen belum? Sudah, dipanen Kemudian biasanya dikasih apa Ada yang dikasih di karpet itu ada karpet, tapi misalnya sudah saatnya lainnya ya, sudah tua. 6 wasilah anis salah. Rasulullah ditanya bagaimana tandanya sesuatu itu sudah layak, sudah siap untuk dipanen. Tandanya apa tandanya? Ketika Rasul ditanya, jawabnya apa kata beliau? Fapala tahmaru al Buahnya tersebut memerah atau menguning. Kalau jeruk menguning, ya enggak. Kalau yang memerah akan memerah contohnya anggur anggur ketika awal-awal itu biasanya ini anggur yang anggur merah ya biasanya masih hijau, kemudian lama-lama menguning, lama-lama memerah paham ya? nah, memerahnya anggur itu nanti kalau sudah di dalamnya berisi air dan juga rasa manis jadi kalau awal-awal namanya apa istilahnya ya kalau bahasa jawanya sepet sepet itu kalau di Indonesia kan apa? asam ya? atau apa? rasanya itu, rasanya yang gak manis tapi kalau antum rasakan buah yang belum terlalu matang, rasanya apa itu sen sepet kan? Itu bahasa nasanya apa itu? Apa ah, bahasa nasanya? Abang, ah, eh? kalau asam enggak kecut, kalau sepet apa nih? Tahu antum? Apa? Ah, <laughs> sepet bahasa apa itu sepet? Tahu sepet nggak antum? Sepet? Tahu ya sepet apa? Bahasa nasanya. Yang jelas paham aja ya, paham ya? Atau paham sepet? Rasanya itu nggak manis loh. Ada semacam asam-asam gimana gitu ya? Itu namanya istilahnya gitu ya? Yang jelas itu enam. Kalau dikatakan sudah siap untuk panen, siap untuk dikonsumsi itu biasanya kata beliau nanti sudah ada airnya di dalamnya, sudah ada rasa manis. Wa fil inab. Seperti itu pula berkaitan masalah inab anggur, la yasihbai'uhu hatta yatamawwah hulwa. Masyaallah. Tidak sah dijual sampai benar-benar yatamawwah hulwa. Di bawah dijelaskan yatamawwah ay yujtfihi al-ma' wal hulw. Masyaallah sampai anggur tersebut sudah ada air di dalamnya sudah ada rasa manisnya baru bisa dijual dikonsumsi ya tamawah sebutan bawah itu ya namaiu jatfihi al ma'walhul ada di dalamnya itu air dan juga rasa rasa manis nah Barakallahu nampaknya kita lihat sini Kata billiyar jelaskan sini li'annahu qabla zalik dikarenakan sebelum itu, sebelum ada air di dalamnya dan juga sebelum ada rasa manis. Naam ai qabla butu's salah fi samr nakhl. dikarenakan apa? Dikarenakan sebelumnya itu, nah maksudnya sebelum nampak kelayakan untuk dipanen, eh, ketika buah-buah tersebut masih nah berada di, di tangkainya atau di di nah, pohonnya nah seperti itu itu belum diperbolehkan karena khawatir nanti ada penipuan. Wah tamahul fil enab ordatanil fasad ini dan seringnya kalau anggur itu sudah mulai ada isi airnya dan mulai memanis itu seringnya apa tempat untuk cepat rusak jadi kalau nggak segera dipanen rusak busuk ya nggak kan anggur semula hijau misalkan nah, kemudian menguning memerah pam ya sudah mulai matang lah nah itu nanti kalau nggak segera dipanen rusak nggak bang rusak busuk nanti. Nah, di saat itulah segera dipanen, segera ini konsumsi. Fayakunu fihi gharar wal mukhatarah. Nah, kan sini mengadu makna apa? unsur gharar penipuan, wa mukhatarah semata apa? taruhan. Berani enggak kamu beli itu saat akan itu? Berani enggak membeli ini? Anggur ini satu hektar ini, pohon anggur, anggurnya sudah ada ini satu hektar, berani beli kamu? Tapi kan belum saatnya dipanen. Ya kalau enggak beli nanti dibeli orang lain lagi. Nah, taruhan kan seperti itu. Wana ini, tak bayar kontan satu hektarnis sekian padahal belum saat panen ternyata ketika saat panen ditek diteliti anggurnya busuk semuanya rugi nggak rugi nah seperti itu wamilika <coughs> anahyuan ba'il hab fismboleh hatta yas tadai hatta yas lubayak wa wa yakunu habban masha allah nabarakallah seperti itu pula contoh yang lain larangan Rasulullah SAW larangan menjual apa biji yang masih berada di tangkainya. Nah, ya, sampai benar-benar biji tersebut yastab yaslub kuat wa yakuma qah wa yakunu habban benar-benar menjadi biji. Ini seperti apa? Beras. Beras tadi itu kan ketika lagi di nah posisinya apa? Tumbuh itu kan nam, belum menjadi biji beneran ya itu ya, sampai benar-benar sudah tua baru eh, merunduk itu ya. Nah, itu ketika belum saatnya dipanen jangan dibeli dulu karena istilah orang Jawa itu nanti ada yang namanya gabuk. Gabuk itu yang dohirnya nampaknya dia bentuknya kayak padi tapi dalamnya enggak ada isinya itu loh. ya? Itu istilah gabuk dalam bahasa Jawa, terjemahan urungnya itu yaitu bijinya nampak itu biji. Padi tapi dalamnya enggak ada isinya. Faluna gabuk namanya ya. Namar kalofiikum itu nya apa? Ahmad itu ada penipuan. Jadi benar-benar sudah siap dipanen, dipanen semuanya setelah itu nanti baru di Timbang berapa kilo, berapa kental, kemudian berjual selesai. Aman insyaallah seperti itu. Nah. Ikwan fi dinna azn wa zakumullah la yashihul bai' idza kana samman majhulan litarfain. Penting juga ini. Ditimbang di atas pembahasan tersebut tidak dianggap sah, tidak dibenarkan jual beli. Nah barakallahu fikum apabila harganya tidak diketahui dari tidak diketahui. Nah barakallahu fikum oleh dua Sisi, dua sisi, sisi pembeli nggak tahu harganya, penjual juga nggak kasih harga. Itu dilarang. Kenapa dilarang? Kenapa dilarang kemarin? Dilarang. Karena pembeli nanti khawatirnya memperkirakan harganya murah, ternyata pengen penjualnya mahal gitu loh. Penjualnya nanti memperkirakan menurut dia murah, ternyata pembelinya menur menurut dia mahal. Amblom. Jadi harus ada harganya. Tarolah dia jual apa ya istilahnya ya. Baru kalau pikum yang mudah dan dipahami yang e, nampak yang atom lihat setiap hari. Misalkan motor lah tarolah namnya orang jual motor ini motor harganya berapa motornya motor yang mana pak ini motor yang Jupiter ini eh, harganya berapa nggak tahu harganya ya nah terus bagaimana ya pokoknya tak jual nah, nggak bisa dikasih tahu harganya berapa setelah itu baru dipikirkan ada tawar menawar itu nggak masalah tapi kalau nggak tahu harganya nggak dikasih tahu harga itu nggak bisa karena apa ternyata pembelinya nawar oh ini Jupiter ini 2 juta setengah aja ya nah pembelinya pengennya apa 8 juta, paham ya, berarti kan lain oleh karena itu harga itu harus ada, sehingga ketika jual beli, mengetahui harganya, penting ini ya, karena tawar-menawar muncul karena tahu harga atau tidak karena tahu harga, coba kalau gak tahu harga menawar langsung, berapa ini Hah? nah motornya berapa harganya motornya ini terserah bapak ajalah, bapak. yaudah kalau terserah anak, 1 juta aja nah ternyata penjualnya apa pengennya 5 juta, lain dikasih patokan harga dulu harganya sekian masih bisa nego atau tidak negosiasi apa negosiasi artinya Hah? apa negosiasi itu eh, masih ada peluang untuk tawar menawar mam ya nah kalau bisa ya, lanjutkan kalau enggak udah selesai harga mati nah, harga mati masih nggak selesai nggak bisa naik nggak turun dan segitu harganya nah kita lihat sini lima vital di kemendagri karena ada penipuan di situ Wahyakun mustaman aladinya ridhuul baik aksar bikaahir, masya Allah. Terkadang pembeli itu memperkirakan harga, ternyata harga tersebut menurut si penjual, ngapakalovikum pengennya apa lebih banyak daripada harga tersebut. Walbaik penjual pun kotjukat derzamanan, terkadang dia memperkirakan suatu harga. Wahyakun mustaman aladibadalahul mustariy akal bikaahir. Sedangkan apa harga yang diperkirakan oleh pembeli, nam jauh. Lebih murah daripada yang dibikin oleh penjual, oleh karena itu harus diketahui harganya ya, harus diketahui harganya. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Ya, nah, harus ketahui harganya, maksudnya biar ketahuan itu ditawar atau tidak, harga pas atau enggak enam. Wa'amal bi, bima yang kotre bihser ini penting juga. Kadang ada orang jual beli itu pokoknya harga mati nih, masalah harga mati maksudnya bagaimana? Enggak bisa ditawar udah, pas harga pas. Kalau lima ribu lima ribu ditawar boleh nggak nggak boleh katanya ini berapa sepuluh ribu ditawar boleh nggak nggak boleh misalkan nah baru kalau fikum enam eh, ya, jadi seperti itu bagaimana yang seperti itu kita lihat wa amal baik bimanya kau terbiasa ada pun jual beli eh, menjual barang yang sudah apa dibikin harga pas pas itu nggak ada negosiasi lagi nggak ada tawar menawar pas harganya berapa pak ini 50 tawar nggak ini harga pas ini itu loh maksudnya harga pas ini boleh nggak itu lo an yakni mustani lil contohnya pembeli ngomong kepada penjual idza qata' asir fahiya 'alayya bima yang qata' nah kalau seandainya harga tersebut sudah terputus enggak bisa tawar menawar naik turunnya nah barakallahu berarti nanti itu kewajiban kewajiban kedua pembelinya nah maksudnya harga segitu tak beli gitu kamanya qulu awamuna sebagaimana yang diungkapkan oleh orang-orang awam kita أخطها بما تقف عليه بال بالمزايده aku mengambil barang tersebut dengan apa dengan harga yang sudah berhenti paham ya dengan tambahannya dan pengurangannya intinya harganya sudah harga pas itu loh ya nah ini maksudnya harga pas bagaimana yang sudah ditentukan oleh penjual atau pembeli ini ya nah <tuh> jadi kalau udah ngomong Berani berapa Pak 50 dari 50 langsung itu enggak bisa tawar wala shay itu malah jual beli yang gak bagus juga sebenarnya karena sebagian mereka nanti ada unsur penipuan juga sebenarnya jadi gini loh, barangnya itu gak dikasih tahu, dikasih harga, tapi ngomong berapa pak ini pak kamu nawar berapa terserah, ngomong gitu tapi kalau begitu nawar langsung jadi gitu loh, faham maksudnya kipas anginnya berapa ini, mereknya apa? miyako misalkan ya terserah bapak berapa 50, yaudah 50 langsung bisa gitu loh gak ada tawar menawar lagi itu nantinya ada unsur penipuan disitu nanti Walaupun semua -semua, semuanya sama semuanya sama-sama rido, tapi kan nanti kalau ternyata dia merasa dirugikan penginnya 80 dia ternyata pembelinya langsung 50 harus jadi. Kan enggak bisa. Harus apa ditentukan harganya sehingga nanti naik turunnya, tawar menawarnya diketahui. Nah, barangkali fikhum seperti itu. Faqtariftalafal ulama rahimahutaala fihi, fa ulama man para ulama berbeda pendapat, silang pendapat. Di antara ulama ada yang mengatakan in hadal jual beli seperti ini enggak boleh. Nah, jual beli seperti ini tidak diperbolehkan. La inna qala in hadzal yuzli annahu ghairu ma'lum min al-ba'i. Karena tidak diketahui karena tidak diketahui oleh penjualnya. Walal tidak pula pembelinya menahu kan, harganya. Walianal mustariqatnya kunu takdiruhu samman aqal bikatsir. Karena terkadang pembeli itu memperkirakan harganya itu lebih sedikit. Jadi dikasih harga murah itu pembeli kan pengennya murah. Jarang sekali pembeli pengennya mahal. Iya enggak? Pengennya murah kan? Jadi pengennya barang itu murah bagus gitu loh. Warnanya yang murah bagus nah itu jarang sekali jumpa itu murah bagus. Kalau murah bagus bekas mungkin itu loh. Eh, murah bagus baru itu yang spesial itu. Cari yang mana Pak? Tolong carikan yang bagus, murah, baru. Wah, bagus, murah, baru ada tapi KW. Mungkin itu maksudnya. Bilang pengen ori. Murah bagus, huh? Murah bagus kemudian ori ya nah, jarang ada. Paham ya? Nam seperti itu, jadi perlu diperhatikan ya. Kita lihat sini. Wakatalikalbaik ruba mamyakunusaman kitak jinii aksar hakecim memang kota Abisir. Nam seperti itu pula, terkadang penjual itu memperkirakan harga terlalu mahal dengan harga yang telah tetapkan dari itu. Wabinal ulama man aja sedarik sebagian ulama ada yang mengatakan boleh. Wakolain nanah yaanba'in horror. Kata mereka larangan itu kan jual beli yang ada penipuannya. Inna maghannah khaufal huben. Kenapa kok dilarang jual beli ada penipuan penipuan?nya dilarang karena dikhawatirkan ada hubun, hubun itu maksudnya ada yang ditipu, ada yang rugikan. Wahai yang kata bihser lain sabih Sedangkan barang yang sudah dipastikan harganya pas, gitu harga pas. Nam, itu tidak ada unsur penipuan. Lihat nama yang kata bihser, huati matu shaybenan nas wahina iden falah hubun. Ini yang mengatakan boleh ya, karena barang yang sudah dikatakan harga pas itu adalah harga sesuatu tersebut. Jadi tidak ada istilahnya penipuan itu loh, ini harga pas ini enggak boleh tawar lagi sudah misalkan ya itu harganya sudah itu loh enggak ada penipuan walakin alqaul biannahu la yazus sawab tapi pendapat yang mengatakan enggak boleh itu lebih mendekati kebenaran li'anna man yaktubi sirqatnya tawallahu syakhsun duhaja dikarenakan barang yang sudah dipastikan harganya itu terkadang orang yang apa orang yang punya kebutuhan sangat itu kadang enggak bisa beli enggak bisa tawar lagi karena kebutuhannya sangat terhadap barang tersebut harganya sudah terlanjur mahal ditetapkan fayar fa'asir fil muzayadah hatta yasila ila haddin lam nyakhtur biba'al musyari faham belum? ya karena kalau kalau istilahnya intinya itu kalau barang belum dikasih harga pasti itu khawatirnya ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Paham ya? ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab akhirnya naikkan harga seina dia, contohnya apa contohnya? gas, anda tahu gas yang warna hijau itu ada tulisannya apa? khusus untuk orang-orang masyarakat miskin kan itu kan aslinya itu harganya murah itu, tapi sama penjualnya ini sengaja ditumpu sama dia. begitu ada kesempatan ketika sulit mencari gas dijual mahal, nah itu, paham ya, dijual mahal karena orang-orang butuh, orang butuh, nyaris sana nggak ada di sini nggak ada di belakang nggak ada, depan nggak ada, adanya di toko fulan misalkan, tapi harganya sengaja dinaikkan, karena orang butuh dan nggak mungkin dia nggak beli, am ya, nah karena dia terbiasa kalau masak pakai apa pakai kompor gas, am ya, sehingga ketika nggak ada gas ya harus nyari gas itu loh Nah seperti itu. Nah larangan di sini maksudnya larangan bagaimana? Dikhawatirkan ada oknum-oknum yang nanti menaikkan harga ketika orang lagi butuh. Wajhnya kuntuil huduril muzayyidah kalilin. Fyengkus asman illa hadz dan makana yukadirul bay. Wahina idniyah yasul namiyah sul an nadam. Terkadang juga. Nah barakallahu fiikum kehadiran untuk menaikkan harganya itu sedikit orang yang mau. Nah akhirnya harga tersebut apa? Dimurahkan sampai batasan yang apa? Nah, kalau fikum menyesal Pokoknya daripada tidak laku, tak jual murah aja lah Daripada tidak laku, tak jual murah Seharusnya harganya Rp20.000 Karena tidak laku, tak jual Rp5.000 Menyesal ya? Paham, ya? Tapi kalau dengan harga pasti kan enak Harga pasti itu maksudnya harganya tahu Harganya sekian Masih bisa dinego atau tidak? Bisa Yang ini bagaimana harga pasti kan enak Tapi kalau harga yang masih di benaknya masing-masing itu Jangan Karena posisinya nanti dia Kalau ditawar murah Penjualnya bingung Ya enggak, kalaupun jualnya ngasih harga mahal, nanti pembelinya pengennya murah. Langsung aja kasih harga-harga berapa? 8 juta. Mau enggak mau ini Rp8 juta. Bisa nego, bisa sedikit. Tanya, jawabnya gitu. Naam barakallahu fikum. Wa 'amal nas al-yawma 'ala wa huwa al bil-jawaz. Adapun manusia untuk saat ini mereka mengamalkan pendapat yang kedua, yaitu pendapat yang masalah pembolehan Karena banyak orang gitu. Berapa nih harga banyak terserah Bapak aja katanya enggak. Terserah di tawar murah kemudian harus, harus harus transaksi lagi Harus taling saling harus harus tali, tali, tawar menawar harga Panjang lebar sebenarnya ya Intinya kalau menurut pendapat yang membolehkan ini Intinya tidak ada selama tidak ada, tidak ada unsur penipuan Tidak ada unsur yang dirugikan Maka diperbolehkan Wailah lebih selamat kalau harganya dipastikan Ada patokannya sehingga orang bisa Tawar menawar dan bisa, bisa berpikir Sehingga apa Bali atau tidak itu tergantung Penjual Tergantung pembelinya dan penjual tergantung yang dia Mau jual atau tidak Nah نص الله عليه السلامة والعافية والحمد لله